فادعوا ان النبي محمد نعم نبينا ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم القيامه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان wa khairul haji hadi mahmadi sallallahu alaihi wasallam asharu umuri musjaddataha wa kullu musjaddatin bid'at wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fil nar asharu muslimin wal muslimat hadirin wal hadirat rahiman Alhamdulillah kembali Allah mempertemukan kita di tempat yang mudah-mudahan diberkahi ini Di waktu yang mudah-mudahan kita harapkan keberkahannya ini Dalam rangka memenuhi kewajiban kita Yaitu menuntut ilmu syar'i Dan kita harus senantiasa menghadirkan niat kita bahwasanya menuntut ilmu ini Sesuatu yang menyebabkan kita Dicintai oleh Allah sema'nuhu taala, karena ini merupakan bagian daripada ibadah. Dan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani atau, atau yang lainnya, Nabi saw mengatakan, "Hada ilal masjid", barangsiapa yang pergi menuju masjid. Kemudian dia tidak memiliki keinginan Kecuali hanya Belajar kebaikan Atau mengajarkannya kepada orang lain ya. Maka apa faedahnya? Apa manfaat yang akan kita raih Kalau kita pergi ke masjid Untuk belajar kebaikan Atau mengajarkannya kepada orang lain Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kanalahu keajrihajin, taman hajatuh. Maka dia akan mendapatkan pahala ibadah haji yang sempurna ibadah hajinya. Subhanallah. Ini pahala yang sangat besar. Ketika kita duduk di masjid belajar, pulang-pulang dapat pahala ibadah haji. Subhanallah. Oh kalau begitu berarti kita bisa haji lagi Karena kita keluar dari sini Sudah gelarnya apa? Apa ya. Hmm. ya Yang pertama bahwasanya kita Tidak mempedulikan gelar Yang terpenting adalah Bagaimana caranya Agar ibadah kita diterima oleh Allah Semana Allah Kemudian yang kedua bahwasanya keutamaan kita Bermajlis ilmu Seperti ini itu bukan berarti menggugurkan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah haji karena dari soal soal itu sedang membicarakan tentang pahala bukan sedang membicarakan pengguguran kewajiban maka tetap walaupun kita sudah menuntut ilmu seperti ini kemudian ya jangan sampai ada di antara kita yang batin off begitu saya nggak usah haji lagi mending uang yang saya sudah siap untuk haji belikan belikan apa pak ya? berikan apa kira-kira lagi pengen apa bapak ini sekarang ya, ya berikan apa ya kebun kurma katanya di Indonesia ini mau ada kebun kurma bisa tidak ya? ya jadi sedang dilestarikan ya sedang diusahakan supaya tumbuh kurma yang berbuah di Indonesia mudah-mudahan bisa ya mudah-mudahan tidak mudah bisa, namun jangan sampai karena kita ingin tanam pohon kurma satunya 2 ,5 juta setengah dan lima juta setengah, kemudian kita nggak haji karena gara pengen beli pohon kurma, kemudian nggak jadi haji ini yang tidak boleh. Apa alasannya kenapa nggak jadi haji? Kan sudah belajar belajar kebaikan di masjid, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya seperti ibadah haji, ya, tidak seperti itu juga. Ya. Salawat dan salam dan rahmat dan keberkatan ke Muhammad beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia berada di bawah panji sunnah beliau hingga akhir zaman. Kita hasil melanjutkan kajian kita dari kitab tafsir suratul Baqarah. Tafsir Surah Al-Baqarah. Dan kita sudah sampai ke ayat yang ke 9 19 ayat 9 19 Pak siapa namanya Pak? Pak siapa namanya? Ya, dibaca tapi dengan lagam ya. Nah, tetap Jazzaalul. Asal mabruri, alaihi wasallam. Adalah di bawah alul di bawah alul di bawah alul di bawah alul. Ayat 16. Anaknya coba rajut. Allah SWT berfirman masih menjelaskan tentang kondisi orang-orang munafik Allah Subhanahu menjelaskan zulumat, wabar, ah atau perumpamaan mereka Kenapa di sini langsung atau karena sebelumnya sudah menjelaskan perumpamaan yang lain. Dijelaskan di ayat yang sebelumnya bahwasanya perumpamaan orang-orang munafik itu seperti orang-orang yang masyaluhum kamsalil lalista wajana, mencari cahaya ketika cahaya sudah ada bersama mereka. Falam ma'abohat ma'haulah. Ketika cahaya sudah ada di sekitar mereka, zahabul wabu binurihim, Allah hilangkan cahaya mereka. Wataroh khamfir bulumatil lahiyusirun. Kemudian Allah tinggalkan mereka dalam kondisi kegelapan sehingga mereka tidak mampu melihat. Ini tentu berhubungan dengan hal-hal yang maknawi. Karena orang munafik itu bisa melihat, Pak. Orang munafik bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara. Demikian juga cahaya mereka dapatkan cahaya di dunia. Adapun hati mereka itu buta, tuli, tidak berbicara. Ya. Dan nanti di akhirat mereka tidak akan mendapatkan cahaya. Jadi kalau berbicara di dunia ini berhubungan dengan kondisi hati mereka. Namun kalau di akhirat maka secara akhirnya mereka tidak akan mendapatkan cahaya. Sumun bukun humyun fahmelayarji omun. Mereka itu tuli, tidak mendengarkan kebenaran bukun. Bisu tidak mau mengucapkan kebenaran, tidak mau amar ma'aruf nahimunkah? Omion buta, tidak mau melihat kebenaran ayat-ayat Allah sembahnya. Wahai mullah yang jujur, sehingga mereka pun karena sudah tahu kebenaran kemudian ditinggalkan, mereka tidak kembali kepada kebenaran lagi. Ini bahayanya, pas Kalau orang sudah tahu kebenaran, tinggalkan, maka bisa jadi dia tidak Dikembalikan lagi kepada kebenaran Sebagaimana Allah Ketika mereka Simpang, Allah simpangkan hati-hati mereka Maka ketika kita sudah tahu Oh ini benar, ini sama Ini halal, ini haram Ini tauhid, ini syirik Ini sunnah, ini bid'ah Maka kita harus amalkan Apa-apa yang baik Yang telah kita pelajari Tersebut Jangan sampai kita sudah tahu namun kita tinggalkan. Ini menyebabkan seorang tidak mendapatkan hidayah dari-Nya. Maka kalau seorang terjumus ke dalam kesalahan, maka senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang bersama kita sekarang ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan aul minas sama atau Perubahan orang-orang munafik itu seperti sayyib. Sayyib itu artinya apa? Hujan. Oleh karena itu kalau kita sudah diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita apa? Berdoa dengan Allahumma sayyiban Nafi'an Ketika hujan turun kita doa Allahumma Sajiban nanti, ya Allah, ya semoga hujan ini menjadi hujannya bermanfaat. Kalau tiba-tiba hujannya teras, angin berburu, maka bisa ada juga doa yang lain apa itu? Allahumma Hawalina Walla Alaihi, ya Allah, jadikan hujan ini Sesuatu yang bermanfaat untuk kami Bukan yang menjadi musibah untuk kami ya. Selanjutnya hujan Kemudian disyariatkan kita Berdoa dengan doa apa? Mutirna Bifadzillahi Warahmatihi Mutirna Bifadzillahi Warahmatihi Kita diberi hujan Atas karunia Allah Dan kasih sayang ini diantara senar-senar hujan Dan ketika turun hujan juga Kita berbanyak doa Karena ketika itu Termasuk doa yang tidak ditolak Termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT Namun hujan ini Terkadang bermanfaat Bagi manusia Terkadang menjadi musibah terutama ketika hujan itu menimpa kepada tanah yang tandus terkadang menjadi penyebabnya longsor ya hujan deras ke tanah yang tandus maka sering kita mendengar tanah yang tandus tiba-tiba ya maka ini kondisi hujan atau kata waswala dalam bahasa ini mirsa sama kalau misalnya mereka seperti hujan yang turun dari langit sama di situ artinya bukan langit sebenarnya karena sama di dalam bahasa arab artinya itu bisa langit bisa juga atas posisi atas itu disebut juga sebagai samangun, artinya apa? atas ya kenapa? karena air hujan ini turun dari Lagi. langit atau bawahnya langit ya hujan ini turunnya dari mana? air-air yang menipagian ini turunnya dari mana? dari langit dari apa? Dari atas betul, makanya ya lebih tepatnya kalau kita terjemahkan atas, ya, namun apa pak? Sama, kita udah bilang. Maka hujan itu turun dari dari mana pak? Itu lagi sedang betul itu dari dari laut, waduh terlalu jauh pak. Ya, memang betul awan itu terbentuk dari hawa. Ya. Tapi kita ya ketika berbicara alhamdulillah sudah cenderung dia. Nah, ini turun dari mana? Langit langitnya di sebelah panahnya. Ya, di bagian haknya dari langit itu di di bawah langit, antara langit dan bumi ada namanya Awan, ya, ya nggak Ini kayaknya belum sinkron ini. Ya hujan turunnya dari mana? Dari langit atau dari awannya? Awan. Dari awan. Ya. Karena langit ini luas sekali pak. Ya. Langit ini berdiri tanpa adanya tiang. Dan awan posisinya antara langit dan bumi. Ini masalah juga kalau kita katakan langit, karena memang awan sudah masuk ke daerah daerah apa? daerah lagi, walaupun langit tingkat bawah. Namun kalau kita baca catet kita catat dari udara, ya atau yang lainnya, bahwasanya ya, hujan itu cuman dari dari awan. Demikian juga, chef. Syaih Muhammad bercakap dalam urusan ini itu yang dimaksud sama itu adalah ketinggian. Kenapa? Karena hujan itu turun dari awan bukan dari langit. Tiga masalah. Hujan alhamdulillah sudah turun hujan dari langit yang maha menggenjot dari atas. Ya, Oke. ini maksud dari sama. Fihi burmanul. Yang mana bersama hujan ini ada kegelapan-kegelapan. Bersama hujan ini ada kegelapan-kegelapan. Kenapa? Karena ketika hujan ada kegelapan-kegelapan. Ya. Terutama ya di sini wadulumat dan setelahnya kegelapannya itu ada tiga. Zulmatullayim Kalau berbicara tentang Permisalan yang dimisalkan Kepada orang munafik Itu mereka seperti hujan yang turun di malam hari Berarti Sudah ada hujan Kemudian gelap malam Wadulmatussahab Kemudian ada gelapnya awal Wadulmatullamakor Demikian juga hujan membuat gelap Kenapa dikatakan ini gelap di malam? Ini hujan yang turun di malam hari. Karena di kata-kata yang setelahnya, ia kudbaru yaf kufu adu salrom. Hampir saja kilat itu menyambang pandangan-pandangan mereka. Kullama Allahumma sholli setiap Menimpa kepada mereka cahaya maka mereka pun berjalan. Maka ini dalil bahwasanya terjadi di malam hari. Kamu tidak menutup kemungkinan hujan hijau di siang hari. Kamu ini sedang berbicara tentang kondisi orang munafik. Permisalan mereka itu seperti hujan. Ya. Hujan di sini yang dimaksud adalah ya Al-Qur'anul Al Karim. Karena ya, Al-Qur'an ini datang untuk memberikan hidayah untuk manusia. Dihi di dalam Al-Qur'an terdapat zulumat ditafsirkan di sebagian ahli tafsir adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang terkadang kalau orang salah paham bisa sesat. Makanya di sini perlu kita belajar asyik. Di sini perlu kita belajar kepada guru. Karena kalau kita baca Al Quran terlalu begitu saja, misalkan kita baca Fawaidul Musabbih, li. celaka bagi orang yang sholat Uf, Salat yang sangat celaka. Tiba-tiba nggak sholat pun, kan bisa bahaya. Maka ya, kita harus memahami Al-Qur'an dengan pemahaman para ulama supaya paham benar ayat-ayat yang kita syabihat. Di antaranya apa ayat-ayat yang sifat-sifat ayat -ayat Allah Bagaimana cara kita memahami ayat-ayat sifat Allah Jangan sampai salah paham. Karena para ulama sudah menjelaskan ya dan sebagian manusia tersesat dalam hal sifat-sifat Allah Subhanahu wa gara-gara salah memahami ayat-ayat tentang sifat. Ya. Maka penting di sini kita belajar sama-sama tentang tafsir para ulama, belajar nya di ya, tafsir yang beliau seorang alim yang terkenal bernama Syafi'i dan ilmu beliau, beliau sudah sangat masyhur. Dan kegelapan itu juga bisa ditafsirkan oleh Tafsiran yang lain seperti Ibu Bukatir mengatakan Wahiyah suku ku wal kutlu wadifa Kegelapan itu ada pada diri orang munafiknya Bukan pada Al-Quran Hujan itu dipermisalkan atau Al-Quran itu dipermisalkan dalam ayat ini seperti hujan Yang mana hujan ini Datang bersama kegelapan Kalau dikatakan datang bersama kegelapan Berarti Al-Quran ini datang membawa Ayat-ayat yang mutasha bihad Lawan mutasha bihad itu Ayat-ayat yang muh'amat Ayat-ayat yang sangat jelas Tidak perlu lagi solusi pendapat Contohnya apa Tilka asaratun kamilah. Ketika puasa Allah SWT Bagi orang yang ingin haji tamatku Tapi tidak punya uang Untuk menyembeli Kambing, maka boleh dia berpuasa 7 hari ketika ada Di sana, 3 hari setelah Pulang, kemudian Allah mengatakan Tilka asya'atun kamilah. Itulah 10 yang sempurna Dan tidak ada seorang pun yang berselisih Apa maksud 10 itu 10 itu bisa jadi 3 tambah 9 Ada yang seperti itu tidak, 10 ya sepuluh tiga tambah tujuh ya 10 seperti itu. Maka ini diantara contoh ayat-ayat muhtamad, ya yeah. jelas tidak ada lagi petentang. Akuimu solat dirikan solat jelas tunaikan zakat. Namun terkadang ada ayat-ayat yang kalau kita tidak, tidak memahami dengan benar ini bisa jadi celah untuk penyimpangan seperti ayat. Allah swt mengatakan wah mudhorof bakahtayak tiada lagi sembahlah Allah sampai datang kepada kalian atau kepada engkau keyakinan ini maksud keyakinan itu adalah apa Kemah, kematian ya, kematian karena kalau kita pahami letterlahnya ya Sembahna Allah sampai datang keyakinan kalau sudah yakin sudah berarti engkau usah salat lagi ya, cukup dengan mengingat emot sudah solat pak? Sudah. Akan barusan di Mekah sudah solat. Saya enggut, eh, apa? Enggut solat di Mekah. Nah, ini ya, Dikarenakan sebab salah dalam memahami ayat. Padahal sepakat pak ulama yang dimaksud yakini disitu adalah al-maut adalah kematiannya. Warahudun. Dan bersama hujan ini ada rokin, apa sih rokin? Suara yang timbul dari awan. Suara apa namanya itu? Suara yang timbul dari amal pernah mendengar Ya, namanya apa itu? Ya. Guluduk bahasa rasudahnya, bahasa Indonesia nya apa? Guru gemuruh petir ya nah, ini ya Ini bersama hujan terkadang turun suara petir ya kalau suaranya guru ya wabar pun bar -pun, artinya cahaya yang keluar dari awal. Cahaya pada kan namanya itu kan? Cahaya keluar dari awal. Dia ya? cahaya kilat, cahaya kilat. Hmm. At persamakan Al-Qur'an ini seperti ini. Ya, membawa ra'dun wa barqun membawa petir baik berupa suara maupun cahayanya. Kata al-Qur'an, "Wa huwa ma yus'idul qulub min al-khawf." Rahbun adalah sesuatu yang menjadikan takut terutama hati orang-orang munafik. Karena orang-orang munafik itu ...senantiasa diiringi oleh asatahku. Oleh kerana Allah bersyukur di surat yang lain. Itu surat al munafiqun ayat yang keempat. Yahusaku dan kulla usaihatin alaihi. Mereka mengira setiap seruan itu, setiap keriaakan itu ditujukan kepada mereka. Ini ya karena ketakutan orang-orang nasib. Kalau ada yang teriak misalkan, menjelukan kebenaran, ya. itu mereka merasa, oke, ya. mereka bisa merasa sehingga mereka pun takut. Ya. Maka kata saya Allah Taala, faharullah indahul burulatin semudi. Orang-orang munafik itu memiliki kegelapan di hati mereka Kegelapan apa saja tadi? Tiga Yang terdapat di dalam hati orang-orang munafik. Yang pertama adalah kegelapan keraguan raguan Orang-orang munafik itu serta kesaran ya, Meragu-ragukan syariah Tidak yakin Makanya gak heran kalau mereka dari Arab Ini gak wajib untuk kita Meragukan Bukan Wal -kufur. Di dalam hati mereka Ada kegelapan kekufuran Yang kedua Wal Dan yang terakhir adalah Kegelapan kemunafikan Ini tiga kegelapan Yang ada pada diri Orang-orang munafik. Sehingga sangat sulit untuk menerima Kebenaran Orang yang kondisinya seperti ini Ini sangat sulit untuk Menerima kebenaran ya. Namun Bukan berarti mereka Tertutup dari pintu Ditutup berarti Namun kalau kondisinya Masih terus menerus seperti ini Ini akan sulit seorang mendapatkan Hidayah, sangat sulit Tertutup dengan kemukuran Keraguan-raguan dan Fahyabul arroh atau dulu bila asal asal bahasai. namun tiba-tiba kegelapan ini ditimpa hujan, yang mana hujan ini adalah bersama dengan hujan membawa roh duri. tadi apa? suara gemuruh. Dan Al-Quran benar Membawa duni, Maksudnya Wa'idun Ditafsirkan Yaitu Wa'idun Al-Quran membawa ancaman Al-Quran membawa ancaman Yang membuat orang Menafik takut ya. Dan orang peniman Tidak takut dengan ancaman-ancaman Namun beda sikapnya Orang munafik itu ketika takut dengan ancaman Al-Quran mereka tutup telinga mereka, gak mau mendengarkan ayat-ayat Allah sembahyangu, wah tamak. Karena dia dikata yang setelahnya Allah semalamatanya mengatakan ya jadu na asobi ahufi adani. Mereka meletakkan tangan jari-jari mereka di, di telinga telinga mereka. Ini sikap orang munafik. Takut kepada ancaman Al Quran, Tapi gak mau dengar Maka ini salah Ini kalau seperti ini Ada orang takut kepada ancaman Allah Tapi gak mau ikut majlis ta'li Nanti kalau sudah tahu Dosa saya Subhanallah ya. Nanti kalau tahu saya dosa ya. Kalau tahu ini sudah salah Tapi saya kerjakan Nanti saya dosa Ya jelas itu dosa namun lebih bahaya lagi kalau tidak mau belajar. Lebih bahaya lagi kalau tidak mau belajar. Karena orang bakal gelap terus kondisinya tidak tahu ya apa itu yang dihalalkan, apa yang haram. Allah Subhanahu wa Makanya kalau ada yang mengatakan ya Al-Qur'an itu enggak usah dipelajari, nanti jadi teroris. Ini Perkataan yang mirip dengan orang-orang Nafi -orang ya. Mereka takut Kepada Al-Quran Kemudian tidak mau mendengarkannya Di zaman sekarang ada orang Yang ya, membacakan Jangan enggak usah kita pelajari Al-Quran Nanti pemahamannya Teroris ya. Padahal mana ada Al-Quran mengajarkan Teroris, tidak ada Al-Quran mengajarkan teroris Demikian juga nanti Tidak mengajarkan teroris Ya. Nabi SAW Mengatakan Mantua cara mu'alami Barang siapa yang membunuh Orang kafir yang ada perjanjian Dengan kaum muslimin, Dia tidak akan mencium surga. Ini orang kafir Dibunuh Karena memiliki perjanjian Orang yang membunuhnya tidak masuk syurga Ini sangat ancaman Yang sangat besar Maksudnya apa? dia tidak akan masuk surga Secara langsung kalau dia masih muslim tidak dikafirkan Namun kalau dia menghalalkan pembuatan itu Membunuh orang kafir mu'ahad, Dihalalkan sama dia Dia katakan halal Maka ini bisa Kufur, bisa kafir nah, Maka agama Islam itu Tidak mengajarkan terorisme Jangankan terorisme Seseorang Menunjuk dengan senjata Main-main gitu ya pakai pisau gitu. Ini terancam terkena luka Di dalam saraf gitu. Kadang suka aja ya, nasi main-main pakai pisau main, main Ini tidak boleh. Oke. Ya. Kalau kita ingin menyalakan benda tajam, kita serahkan dengan dibalikan pada pisau. Ya, ini ajaran keselamatan kita. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah ketika ada seorang yang menyembunyikan induk burung bayangkan induk burung disembunyikan maka anaknya itu cari-cari ada yang berputar-putar di atas kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anak burung maka Nabi Shallallam mengatakan siapa yang telah menyembunyikan induk anak burung ini marah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hal-hal seperti ini saja Nabi Shallallam sangat marah apalagi Sahabat, sahabat, sahabat, sahabat Sahabat, sahabat, sahabat Ini adalah satu yang sangat ya, Membuat dari Sahabat, sahabat, marah Adapun jihad di dalam Islam Itu ada syarat-syaratnya Dan musuhnya jelas Siapa? Yaitu orang kafir Yang memerangi Kita, Adapun orang kafir yang Tidak memerangi kita, maka kita Tidak bisa lihatkan untuk Ya, memerangi mereka Nah, ini supaya kita semua tahu ya apa jihad di yang disayangkan. Maka mereka takut dengan ancaman-ancaman yang ada di dalam Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an ini membawa cahaya. Sebagaimana yang namanya kilat itu ada cahayanya. ya. Menerangi bumi. Hakim akan tahu mereka ya jauh kena asal Mereka lakukan tangan tangan mereka untuk menutup telinga telinga mereka. Kemudian kata Alimah diulaskan ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang setelahnya atau di kata-kata yang setelahnya Ya kadul barqu yakhthasu ba absarahu Hampir saja bar apa itu bar tadi cahaya kilat Hampir saja cahaya kilat itu mengalpi Pandangan-pandangan mereka ya. subuh. Karena di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu Wataala menjelaskan apa? Jadi, fi buluma wa rodu wa bar, yaj'alun asadhim fi azanihil min al sawa'i khadran. Mereka itu khawatir dari kematian. ini sifat orang-orang sifat orang munafik. mereka itu takut dari kematian karena mereka merasa diri mereka itu imannya lemah. mereka merasa bahwasanya mereka sedang berada dalam kesana. wowhu muhitum bil kafirin Allah itu melingkupi orang-orang yang kasih. Allah itu menguasai orang-orang yang kasih. Kemudian Allah menetakan, yaqadul barqyaftaf abusaroh. Hampir-hampir saja cahaya kilat itu mencabut penglihatan mereka. maksudnya apa? Bahasanya katakan itu kasih berkata Imam Abbas r.a mengatakan, air isip dan tiutuk ilham saking kuatnya cahaya kebenaran. Kul lama allahumma shofi. Setiap mereka tertimpa cahaya kebenaran ini mereka berjalan. Ini diantara sifat orang munafik. Okay. Al Quran itu datang dengan kebenaran, kejelasan, sehingga menjelaskan bagaimana sifat orang-orang munafik, sehingga jelaslah perkaranya orang-orang munafik itu seperti apa. Namun Alquran itu tidak menjelaskan nama-nama orang munafik, hanya menjelaskan apa sifat-sifatnya orang munafik itu seperti hati-hati. Ya. Dan Kondisi Al-Quran ini hampir membuat mata mereka buca ya. Wa ida al-Iman, kata Imam Muhammad di surah ini. Ayahku anjak jika abu sarah ayahku dalam diserang setan dan menjadi kelembutan dan abu sori Al Quran ini saking kuatnya kebenarannya itu hampir menjadikan mata mata orang munafik buta karena Al Quran ini datang dengan kekuatan yang luar biasa sementara penglihatan mereka itu sangat lemah. Jadi ditafsirkan oleh Muhammad bin Salam sehingga ada misalnya. Jadi Al Qur'an ini hampir saja menjadikan mereka buta. Ada pun kan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya apa? Bahwasanya saking jelasnya Al Qur'an ini hampir menjadikan mereka ya tidak bisa lagi untuk menjelaskan kondisi ketersembunyian mereka, jelas semua itu, ya. tidak bisa lagi disembunyikan karena Allah Taala sudah menjelaskan mereka dengan ya sejelas jelasnya. Kullama Abu Alhamdulillahii, setiap cahaya itu datang kepada mereka mereka pergi. Ini diantara sifat orang munafik. Datang ayat kepada mereka, mereka tinggalkan. Datang ayat kepada mereka, mereka tinggalkan. Ini kondisi sifat arah munafir. Wa inna arhu lama Dan ketika mereka ditimpa kegelapan Qom Maka mereka pun diam. Ya. Walau sya'allahu ladahta disam'ihim wa al so'arihim kalau Allah berkandang, Allah hilangkan pendengaran dan perlihatan mereka. Jadi tanpa harus adanya kilat, tanpa harus adanya sinar kilat maupun suara kilat. Maka Allah itu maha mampu untuk menghilangkan pendengaran dan perlihatan mereka. Ini maksudnya. Jadi Allah itu maha mampu untuk mencabut nikmat-nikmat yang mereka rasakan sekarang. Namun Allah tidak lakukan, Karena dalam rangka apa? Istidrat Apa itu istidrat? Memuluh Waktunya diuluh Dibiarkan terus diberikan kenikmatan Supaya nanti di hari kiamat Diazab dengan azab yang sempurna okay. Sampai nanti di hari kiamat Diazab dengan azab yang sempurna Ya okay. Ini yang Allah lakukan kepada orang kafir. Dibiarkan saja mendapatkan keberkatan. Demikian juga untuk orang kafir. Makanya kita jangan heran. Tidak ada yang orang kafir luar biasa kaya hidupnya nyaman, ya, rumahnya hotel. Sementara pun kita yang sholat hidupannya kayak gini. Ya, jadi ini sering kita dengar. Maka kita katakan sesungguhnya itu istidroh untuk mereka. Kita tidak usah iri, tidak usah kasar dengan orang. Hakikatnya Allah sedang memberikan sesuatu yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya dan akan menimbulkan azamnya semakin keras untuk mereka. Maka kita tidak usah disibukkan dengan kenikmatan yang dirasakan oleh orang kafir. Alhamdulillah kita ya mendapatkan kenikmatan iman dan ini adalah kenikmatan yang jauh di atas kenikmatan, -kenikmatan. Kekayaan yang jauh di atas kekayaan-kekayaan yang lain Oleh karenanya Iman Ibn Rupayi pernah menjelaskan Kekayaan itu terbagi menjadi Tiga Atau Dua dulu kemudian terbagi menjadi tiga Ada kaya tingkat rendah, Ada kaya tingkat tinggi Kaya tingkat rendah Adalah kekayaan yang biasanya seperti Allah ceritakan di surat al Imran ayat yang ke-14, "Zuyil lilnasi hubbu syahawati min al-lisan wal banin wal qanatirul muqantarah min az-zahabi wal fiddati wal feinil musawqati wal adani wal fahs." Ini kekayaan yang tidak terhingga. Ya, seperti harta-harta uh, benda berupa emas dan perak, kuda yang siap untuk, untuk berperang, demikian juga Hewan-hewan ternak Ini kekayaan tingkat ternak. Ada kekayaan tingkat tinggi Dan kekayaan tingkat tinggi ini Terbagi menjadi tiga Yang pertama adalah Kaya Kaya apa Kaya hati Kaya hati Kaya hati itu apa Dia rito dengan Apa yang Allah berikan Rito dia ya dikasihnya sepeda alhamdulillah orang lain nggak jalan ya dikasih jalan alhamdulillah saya masih jalan orang lainnya nggak bisa jalan ada orang yang berbaring alhamdulillah saya masih hidup sehat kata orang yang sakit alhamdulillah saya masih bisa bernapas terus seperti ini ya. bukan, bukan sebaliknya ya. Kita lihat dia ke atas berangkasan ya, Saya masih Motornya masih tahun 90an Sekarang sudah 2000 19, 1920 Sudah ketinggalan zaman saya berarti Jadi sibuk gitu ya. nah, Jadi Kita tidak disibukkan dengan dunia kita Tapi Kita hendaknya menyibukkan diri dengan Barakallahu wassalamu ala kuntum ila al-duar asfalikum wa tanzur ila al-duar lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dalam persada ini dunia dan jangan lihat kepada orang yang di atas kalian dan ka'dza allatazdzir bi'ni Allah 'alaykum hal itu lebih bisa untuk menjadikan kalian bersyukur nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian jadi kalau kita melihatnya ke bawah Itu akan bersyukur bersukur -bersuk. Alhamdulillah ya, Saya masih sehat orang Alhamdulillah saya masih Ada rumah orang yang menjaga di bawah Orang yang menjaga di bawah Bukan sebaliknya Tetangga beli sepeda oh, Beli sepeda baru itu mahal itu hanya 3 juta ya. oh, Mulai dia ya, sih ya yeah. beli motor bermotor model yeah. ya apa yang sekarang ini ya X Max oh lampion keren dia gede wah mulai tua ini bikin tambah pusing dia video pas kaget ya ternyata seminggu dia beli mobil wah ya saya mengharapnya tapi sadis beli mobil ya yeah. maka dia Muria, ya, tiba-tiba beli rumah mewah. Kira-kira begini. Ya, Sebaliknya, maka jangan seperti. ini Karena hakikat kebahagiaan adalah ketika kita bahagia melihat orang lain bahagia. Kalau kita ingin menjadi orang yang paling bahagia di dunia, bahagialah ketika orang lain bahagia. Maka bahagia kita ini tidak akan ada batasnya. Ya, lihat orang lain punya mobil baru, al. Punya motor baru, Alhamdulillah. Lihat orang lain pergi umroh, Alhamdulillah. Terus berbahagia dia. Ya. Berbeza dengan orang yang ketika melihat kebahagiaan orang lain, dia tersiksa akan menjadi orang yang paling sengsara. Terlebih lagi kalau dia memiliki rasa hasad, dia menginginkan nikmat yang ada pada diri orang lain itu hilang. Bahkan Syekhul Islam mengatakan. Bahwasanya hasad itu cukup dengan dia membenci nikmat yang diberikan kepada orang lain ini sudah hasad. Walaupun dia tidak menginginkan nikmat yang ada pada orang lain terimal, dia cukup membenci ini sudah hasad. Oke, eh, hindari sifat-sifat seperti ini karena hasad itu akan membakar kebaikan, sebagaimana api membakar kayu. Kulama Allah alaf washafi Setiap mendapatkan cahaya mereka tinggal tidak ada mulai mereka di ayat 48 mereka berhenti walau sya Allah la dah la sama'u il marsadhi illa wada'a ala Allah akan menjadikan Pendekalan dan kelihatan mereka kira, Tanpa harus adanya Kilat itu Inna allaha'alaikul usai'i Fadih Sebutnya Allah maha mahammakku Terhadap segala sesuatu Dari dua ayat yang tadi kita sebutkan Bisa kita ambil beberapa Fa'idah Ayat yang Ke-19 sampai ke-20 Ada beberapa fa'idah yang pertama ini ancaman untuk para orang kufar, bahwasanya Allah itu melingkupi mereka. Allah itu sangat mampu untuk mengazab mereka. Kalau Allah mau tinggal, Allah cuma dengan azab kepada mereka. Demikian juga orang-orang yang munafik. Kemudian yang kedua, diantara faedahnya bahwasanya cahaya kilat itu bisa menjadikan orang buta oleh karenanya seorang itu dilarang untuk melihat cahaya kilat. Bagusnya jangan dilihat ya. kalau ada cahaya kilat itu. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Salah. juga ketika gerhana. Ketika gerhana, ketika gerhana matahari dan gerhana bulan, ada kisah dikisahkan oleh orang ulama sebagai ulama tentang hal ini. Ada orang yang tertimpa buta gara-gara melihat, melihat gerhana. Atau minimalnya mengurangi pandangan kita. Ini bahaya. Ini bahaya. Maka kalau yang kemarin lihat ya, lihat secara langsung saat membaca Al-Qur'an. doa supaya tenang kita. Begitu lagi kalau dengan media, misalkan dengan layar ya. Ini masih masih. Tapi kalau secara langsung ini secara pun dikatakan berbahaya. Kemudian yang ketiga, bahwasanya diantara sifat manusia ingin menghindarkan sesuatu yang berbahaya. Walaupun orang munafik, walaupun orang munafik. Dari mana kita tahu ini? Dari firman Allah semesta <tua> alam ada Wa idha ala maalee khambu. Ketika gelap mereka dia, karena kalau terus maju khawatir jatuh tersandung dan sebagainya. Demikian juga di antara faidahnya isbatu masyakilah, menetapkan sifat kehendak bagi Allah subhanahu wataala. Wallausha Allah allahu berkehendak, lahdha bagi setihi wa asari. Jadi antara sifat Allah adalah berkehendak. Dan sebagian orang itu menyimpang karena tidak berbedakan kehendak Allah. Kehendak Allah ini terbagi menjadi dua. Ada kehendak yang sifatnya ya, masyiah atau iradah kauniyah. Kehendak yang berhubungan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah baik yang dicintai atau tidak. Ada yang kedua adalah yang berhubungan dengan kehendak yang dicintai oleh Allah yaitu berupa syariat. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang tidak mau sholat mengatakan, ini mah sudah takdir saya. Kenapa gak sholat? Ini mah sudah takdir saya. Hati saya belum mantap. Kalau sudah mantap nanti insya Allah saya sholat. Kenapa, Pak, belum pakai kerudu? Ini hati saya belum mantap. Saya pengen kerudumi hati dulu semangat. Gimana caranya kerudumi hatinya, mbak? Ya, gak suka bunci kepada orang. Gak suka asal kepada orang. Iya, betul itu, Pak. Namun Mbak juga memiliki kewajiban untuk menutup angkanya. Ya. Nah, ini diantara sebabnya apa? Mereka berdalil dengan takdir. Sebagaimana di zaman Umar ada orang yang berdalil dengan takdir. Orang nyuri ditangkap oleh Umar bin Khattab. Kenapa ada nyuri? Kata dia, ini takdir. Allah menakdirkan saya harus nyuri. Maka apa kata Umar? Potong. Saya akan potong tanganmu juga Karena takdir ya. Umar tidak kerapin Saya akan potong tanganmu juga sudah. Karena tak, sudah takdir ya. Tidak boleh Seseorang melakukan kemaksiatan Dengan dalil takdir Yang boleh itu Seseorang Berdalil dengan takdir untuk menjadikannya sabar di dalam menghadapi musibah. Seperti Adam, Nabi Salam, ketika didebati oleh Musa dalam satu riwayat, gara-gara Anda kita jadi turun dari surga, gitu ya. Kata Adam, ini adalah apakah kau mencelaku dengan sesuatu yang telah tercatat 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi? Ini Adam berdalih dengan takdir bukan untuk berpaksiar, namun untuk agar sabar menghadapi musibah. Ini musibah. Adam melakukan dosa itu musibah. Ya. Maka Adam bersabar saja. Namun tetap Adam itu bertobat kepada Allah, Allah. banyak berzikir kepada Allah beribadah kepada Allah. Ya. Maka jangan salah faham. Jangan sampai kita berdalil dengan takbir untuk bermaksiat. Ya. Kenapa nggak puasa belum takbir? Kenapa belum sholat belum takbir? Yang lain sekalian karena kalau seperti ini iblis pun bisa berdalil dengan takdir, iblis pun bisa berdalil dengan takdir. Sebagaimana iblis mengatakan, "Kaulah bima agwa itani, wahai Allah, karena engkau telah menyesatkanku, sembarangan." Iblis itu menyadarkan kesatannya kepada siapa? Allah. Berarti berdalil dengan takdir. Ya. Maka jangan sampai kita mengikuti metodenya ya, Yang berdalil dengan takdir Untuk bermaksa ya. Demikian juga mengikuti Metode Iblis Dan ada orang yang Mengatakan bahwasanya Allah itu tidak berkanda Allah itu tidak tahu sampai Terjadinya sesuatu Nah ini lebih Parang mengatakan Allah tidak jauh sampai terjadinya sesuatu. Kemudian yang kelima bahwasanya di antara faedah dari dua ayat yang tadi kita bacakan, hendaknya manusia itu meminta kepada Allah agar diberikan kenikmatan di dalam pandangan dan penglihatannya. Kita meminta kepada Allah supaya pandangan kita ini menjadi nikmatan bukan sesuatu yang musibah. Ya. Gara-gara pandangan kita ini hidup kita sengsara karena terus bermaksiat. Kalau lagi kita ini di zaman sekarang ya zaman teknologi orang mau lihat apa tinggal klik semua. Orang zaman dulu itu kalau mau lihat konten-konten maksiat susah. Kalau mau lihat aurat itu ada istilahnya bang. Noong Di toong, terutama orang-orang kaku yang berpunyai bilik itu Suka yang noong no. Di bolongan bilik kan, ya? Di bolongan, di toong semua Zaman sekarang sudah ada lagi toong-tongan Jangan no, no. nah, orang noong Kenapa? Karena dia no, yeah, jalan lewat nah, Tapi Takut sekali noongnya Noong semua Atau semua Kalau oh, dia itu juga maka ya, dan ini kita meminta kepada Allah agar pandangan kita itu menjadi hikmat bukan menjadi ada nantinya tiada oleh karenanya di antara doa yang sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi ya dalam hadis riwayat at-Tirmidzi dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhu berbunyi mengatakan Jarang sekali Rasulullah SAW menutup majlisnya kecuali beliau sudah menyelesaikan berdoa dengan doanya Allahummaqsim lana min khasyiatik Ya Allah berikanlah kepadaku sesuatu yang membuatku takut kepadamu Ma ya'udu bainana wa bainan ma'asyiatik Yang dengan rasa takut itu aku terhindar dari kemaksiatan Wa bintau'atika ma tebandi'u nabihi jannata' Dan berikanlah kepadaku ketaatan yang dengannya aku masuk ke dalam surgamu. Wabil yang ini matoh bilbihi ada nama soh ibadahnya atau musibah Dan berikanlah kepadaku keyakinan yang dengan keyakinan itu musibah-musibah dunia terasa ringan. Wamati anak di asmainya ini kata yang ingin saya maksud. Dan jadikanlah pandangan kami. Penglihatan kami, wabshorina, wakuwatina, demikian juga kekuatan kami menjadi sesuatu yang nikmat. Maaf ya Taala, selama Engkau izinkan kami hidup. Nabi Sallallahu meminta kepada Allah supaya pendengaran penglihatan kekuatan ini menjadi nikmat, bukan menjadi ada, bukan menjadi musibah. Waalaikumualaikum yaal kamaafina. Jangan Engkau jadikan dunia Menjadi sesuatu yang menjadi gundah gulana kami. Dan tu tidak mau disibukan dengan dunia sehingga dunia menjadikan beliau sendiri tidak mau. Walahublahu ilminah. Jangan jadikan dunia itu sesuatu yang menjadi tujuan dari ilmu kami. Walatusalin alainamandai layar hamuna. Jangan kau jadikan orang-orang yang menguasai kami dari orang-orang yang tidak sayang kepada kami. Dan tu meminta perlindungan dari orang-orang yang sebenar-benar sehingga ya berbuat jahili kepada nabi saw masalah maka ini nabi saja meminta supaya pendengaran dan penglihat itu menjadi lebih apalagi kita itu harus ya meminta lagi kemudian diantara sahada ayatnya yaitu diantara nama allah adalah Qadir allah adalah Pendirian ya, terhadap Allah adalah pendirian Zat yang Maha Mampu. Kemudian yang ketujuh umumku juratilah Allah ala musyid. Faidah yang ketujuh bahwasanya kekuasaan Allah kemampuan Allah itu berlaku terhadap segala sesuatu. Allah itu mampu mengadakan sesuatu yang tidak ada Meniadakan sesuatu yang ada Kemudian yang merubah sesuatu yang baik menjadi buruk Yang buruk menjadi baik Ini merupakan ya Bentuk Kesempurnaan Dari kekuatan Allah S.A.W Hujan ini Bisa Allah rupa menjadi rahmat Atau bisa Allah rupa menjadi Anjad rahmat maka disitulah pentingnya kita berdoa kepada Allah, Subhanahu dan Watanah selesai doa. ayat kita masih lama? 20 menit lagi? Hey. ada yang beritanya kan dulu? sebelum menit lagi? Dada, ada yang beritanya kan? ya? Yeah. ya? Ya. Orang Muslim banyak orang munafik. Ya, orang orang Islam, orang munafik itu dia menampakkan Islam, tapi hakikatnya bukan Islam. Ini orang munafik. Banyak atau tidak, Allah. Ya, tapi yang jelas, Allah swt wa sangat menguanti wanti tentang kondisi orang munafik. Dan di zaman Nabi SAW, itu Nabi SAW diberikan wahyu oleh Allah tentang nama-nama orang munafik. Dan beliau kabarkan hal itu kepada Hudaifah ibu Yaman. Sehingga Hudaifah itu orang yang mengetahui nama-nama orang munafik. Ada pun saya tidak tahu. Karena Umar sendiri pun tidak tahu. Bahkan Umar bin Khattab bertanya kepada Hudaifah, apakah saya bagi dari orang munafik semua? Ini saking luar biasanya mereka dan ibnu Abi Mulai mengatakan Al Qur'an bersalatinlah Sahabat saya mendapati tiga orang Sahabat kunhum yahawfuna an nifah alam semua mereka itu takut kemunafikan menimpa pada diri mereka semua ini seluruh Sahabat 30 orang yang ditemui oleh ibnu Abi Mulai berarti Sahabat Sahabat Junior karena ibnu Abi Mulai ini salat tadi masih bertemu dengan sebagian Sahabat, Nabi Muhammad Rasulullah. Ini semua mereka takut dari kemunafikan. Apalagi kita, kita ini harus berbila yang takut dari kemunafikan. Oh, Jangan-jangan saya ini orang munafik? Kita harus takut dan berlindung kepada Allah dari kemunafikan. Adapun jumlahnya memalas. Namun kalau kita lihat, ya seperti kondisi yang ada di negara kita, bisa banyak juga. Ya? bisa banyak juga karena contoh ya orang munafik yang ada di zaman sekarang seperti orang-orang liberal ini tanda-tanda orang munafik walaupun kita tidak mengatakan ini orang-orang munafik -orang namun sifat-sifat munafik -sifat ada pada diri mereka mencela syariat lebih senang kepada orang kafir ya, ini ada ayatnya di slide lebih senang kepada orang kafir daripada kepada orang muslim kalau orang Kafir sedang berjaya mereka senang. Kalau orang Muslim sedang mundur mereka senang. Tapi kalau orang Muslim sedang berjaya mereka sedih. Ini ada tanda tandanya pada diri diri orang liberal. Orang liberal banyak lagi tidak sah. Ada yang tahu? Ada yang sensus? Ya, kalau secara ini lumayan banyak. Orang-orang liberal -orang itu lumayan banyak. Namun kita tidak pastikan bahawa mereka orang-orang munafik. Karena kalau kita pastikan berarti kita juga memastikan mereka menjadi penghuni neraka Namun Afi Dara Sudawar Jawa mengatakan tidak boleh kita memastikan seorang dengan surga atau neraka Dengan amalan yang dilakukan. Nah, tidak boleh Kita hanya khawatir mereka bagian dari orang-orang gunai -orang Karena tanda-tandanya ada pada mereka Yang menjelaskan ya. Mengatakan zina boleh Ya dengan jariannya bang, munculnya bin, kan jisaya kita budak boleh digauli maka akabinnya budak dengan yang merdeka kata semua. Ini tanda-tanda kemunafikan ada pada, pada orang itu. Namun kita tidak pastikan mereka adalah orang munafik. Khawatir mereka teragak-agak tentang munafiknya. Allah taala ada sedi belajar tidak disangka. Ada lagi yang lain. Ya. Siksanya lebih berat mana Jelas orang munafik. Orang munafik lebih berat siksanya dari orang kafir. Karena Allah menjelaskan in al munafiyatina fidhar kil as Orang munafik itu akan menjadi keraknya api neraka munafik. Neraka itu semakin dalam, semakin berat siksanya. Semakin dalam semakin berat siksaannya dan yang paling berat adalah orang munafik menjadi keraknya neraka ya. ini. Orang yang paling ringan azabnya adalah siapa Abu Talib. Ya. Abu Talib pamannya Rasulullah, sholawatulahnya. Dikatakan dalam al Rasulullah bahwa fakhlah ini dinamanya dia itu ada di tepinya neraka. Dalam hadisnya dikatakan dipakaikan sendal dari neraka yang menyebabkan otaknya mendidih. Subhanallah, ini azab yang paling ringan di neraka. Dipakikan sendal dari neraka atau ya dalam pribadi lain nerakanya itu tidak melebihi dari mata kaki yang sangat dangkal. Nabi Nabi Nabi kepala nya mendidih. Padahal kepala ini anggota badan yang paling jauh dari kaki. Ya. Otaknya saja mendidih Dan bisa kita bayangkan bagaimana Hancurnya, usus-ususnya Jantungnya Otaknya saja mendidih ya, Apalagi bagian dalam yang masih Kita dengar Dengan arti Ini adalah beratah yang paling tinggal. Dan Saya selalu mengatakan Sementara dia merasa Azabnya yang paling <tuh> Dia merasa azabnya yang paling Berapa dah itu ada yang paling ringan di neraka. Maka kita jangan berlemah lemah menyebelikan neraka. Ah, nggak apa-apa lah. Ya, pribadi kita paling sehari di neraka yang wajib. Nggak apa-apa, zina kami paling dua hari ini. Soalnya, padahal perbandingan dunia dengan akhirat dalam ayat dikatakan berapa? Fiyaumika nan adzaru. Konsin Al satu hari Di akhirat sama dengan lima puluh ribu tahun di dunia. Ini kalau kita katakan tidak apa-apa sehari, siap berarti nah, nah, siap-siap dapat lima puluh ribu tahun di neraka. Maka jangan tidak segera siap apa nanti menggunakan. Ini sangat berbahaya. Maka kalau kita merasa oh di ada sebagian sifat menggunakan pada diri saya segera hilangkan di antara sifat munafik apa kalau berbicara dusta kalau berjanji ingkar janji kalau diberikan amanah ya dia uh, khianat namun ini kata para ulama munafik yang sifatnya amali tidak mengeluarkan seorang dari Islam tetap terajar namun tidak mengeluarkan dari Munafikan yang mengeluarkan seorang dari Islam adalah ketika dia memiliki kekufuran namun ngaku-ngaku sebagai orang Muslim. Ini munafik yang mengeluarkan seorang dari Islam. Ya. Maka kita tidak bisa menghukumi fulan munafik, fulan munafik, karena itu buahnya dengan hati dan kita tidak bisa menghukumi hati seseorang, karena polisi itu sebuli. Sebagaimana sahabat uh, ya. Saudara sahabat Said bin Zaid atau Zain. Itu ketika ada seorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sebelumnya kafir. Kemudian ketika perang bertemu dengan seorang sahabat ini dia mengucapkan la ilaha illallah. Namun dia tidak hiraukan, Ini paling takut saja ini. Takut mati akhirnya mengucapkan La ilaha ilaha tetap ditebas Kepala Maka hal ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa Rasulullah sallallahu alaihi wa Apakah kau telah membalah Apakah kau telah membelah Dadanya Sehingga kau tahu bahawa saya dia mengucapkan La ilaha ilaha Hanya untuk terhindar dari Pembunuhan Terhindar dari pedang Rasulullah sallallahu alaihi wa maka kita hanya menghukumi manusia dari dohe itu saja. Dia yang islam itu tetap dikatakan Islam dan yang menghukumi seorang doa dari Islam ini bukan kita, tapi para para ulama-ulama ulama bukan bukan kita, bukan Allah taala. Ah. Bisa difahami? Eh. Ada lagi? Kalau enggak ada kita apa ya? Kita tutup atau kita aduk? Kita tutup deh. Kalau tidak ada. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau enggak berarti saya lagi. Iya. <tuh. tuh>. Ya, Bolehkah seorang ibu menyerik, Meminta Anaknya untuk menceraikan istrinya yang cerewet Gitu ya pertanyaannya Gak boleh pak Gak boleh ya seorang ibu Memerintahkan suami anaknya Untuk menceraikan istrinya Yang cerewet ini tidak boleh Karena ini merupakan Bukan merupakan Apa Sebab syari Bukan merupakan sebab syari beda kalau sebabnya syari. karena cewek ini kadang sesuatu yang menjadi kebiasaan sebagian wanita itu memang ya susah direm mulutnya uh, lancar terus ya semua dan saya ngajar perempuan itu sebenarnya bapak ingat saya ngajar pesan perempuan ya, ya ini memberhentikan obrolan mereka itu luar biasa perlu kesabaran ya beda dengan laki-laki diam perempuan udah di masih ada ya suara sebelah sana. Sudah ya. Bu ini sifatnya ada pada sebagian perempuan dan ini wajar oleh karenanya ya seorang ahli hikmah mengatakan kalau menangis kalau ada orang menangis seolah-olah dia tahu dari mana dosanya keluar. Sekarang saya mau tanya Pak, kalau laki-laki nangis biasanya untuk Apanya Laki-laki kalau nangis biasanya apa yang ditutup? pernah lihat laki-laki nangis tidak? biasanya tutup apa? tutup hidung? pasti tutup hidung. tutup mata apa ya? gini. laki-laki ya. tutup mata. kalau perempuan tutup mulut. ini. Ya. kata seorang ahli hukum mengatakan seolah-olah mereka tahu masing-masing mereka tahu dari mana kebanyakan dosa mereka berasal. Perempuan ini kebanyakan dosanya dari mulut karena senang bercerita, ya. Sabil ngasu anak, cerita ngalir hidup. Kadang usahanya diceritain juga. Ya, mudah-mudahan Ibu di sini tidak. Eh, nah, ini wanita kebanyakan dosanya dari mulut. Laki-laki kebanyakan dosanya dari mata. Kenapa? Karena sering Seri keluar, ya, seri keluar Laki-laki itu Seri keluar rumah ya. Jadi kadang Lihat, ya. kalau tidak tetap Terus saja dilihat enggak ya. apa-apa sekali, maka dia apa-apa sekali Penglihatan tetap itu enggak apa-apa katanya ya. Karena Nabi S.A.W. mengatakan Jangan ikuti Pandangan dengan pandangan lain Fa'inna lakkal ula Woleh santa ke'a sesungguhnya yang pertama itu tidak dosa bagimu, yang kedua baru dosa. kan saya mas sekali tapi terus saja diperlukan. ya ini boleh sebenarnya tidak ini juga sama dosanya. nah maka kebanyakan dosa laki-laki ini dari mata apalagi sekarang ya di zaman teknologi seperti ini. oleh karena ada suara yang bertobat, ada suara yang bertobat dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dia ya bercerita. Suatu ketika saya membuka alat perangkat yang biasa saya gunakan. Kemudian tiba-tiba terdengar ada sesuatu di balik pintu. Fabel bobol dihajaroti kata orang itu. Seolah-olah hati itu naik ke atas kerongkongan. Takut. Siapa yang mau masuk? fa futihal kemudian pintu mulai terbuka fa aghlaqtu jihazi maka saya menutup perangkatku yang digunakan untuk melihat saya, saya tutup ya kalau HP saya tutup HP-nya ya kalau laptop saya tutup laptopnya fa wajadtu hirroh ternyata yang masuk adalah kucing. sana dia lagi nonton asik gitu ya nanti diarahkan kemudian Terdengar suara Masuk ternyata kunci yang masuk ya, Inilah kondisi sebagian manusia Lebih takut kepada makhluk Daripada takut kepada Allah yang 24 jam Melihatnya Makanya sesuatu yang Paling bisa mengatur gerak-gerik manusia Itu bukan CCTV, bukan polisi Bukan security, bukan Tapi rasa meroboh Allah subhanahu wa Ini yang paling mampu Mengatur gerak kalau kita ingin menjadikan anak kita ini Gerak-geriknya bagus Tanamkan rasa Diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan itu dia akan merasa Takut kepada Allah Dimanapun dia berada. Ya Allah ta'ala Cukup ya cukup. Ada lagi? Saya serangkan tentang apa itu umar itu kenapa menceraikan istrinya? makhluk yang menurunkan anaknya menceraikannya? iya alasannya apa? Umar. nah itu harus dilihat alasannya. yang diperbolehkan itu kalau memang dia tidak mungkin bisa bersama. seperti ada seorang wanita yang melihat suaminya ini kalau jalan dengan yang lain paling paling apa? ya <tuh. tuh>. Paling gak ganteng gitu ya. Paling gak ganteng. Maka dia merasa tidak nyaman hidup dengan dia. Kemudian meminta. Nah ini sebagian ulama membolehkan. Kalau memang dia tidak bisa sakinah hidup. Walaupun ini sebenarnya ya vihindotor ya. Ini sebenarnya vihindotor. Karena suatu yang seperti ini sebenarnya bukan menjadi sebab. Dan ada satu kisah yang menarik ya. Diceritakan... Ada seorang alib Dia menikah tanpa melihat dulu Jadi dia menikah tapi gak dilihat dulu Pokoknya saya nikah aja dengan bapaknya setuju Ah, Insyaallah cantik Ternyata pas dilihat apa Udah luar biasa Musibah bagi dia Maka ketika itu dia langsung pura-pura buta aduh, aduh buta saya Semenjak hari itu dia berpura-pura buta di hadapan istrinya. Terus bersabar. Seolah-olah dia buta. Sampai timbul di hatinya rasa cinta kepada istrinya. Ini yang mendamanya kita ya lakukan. Bersabar dengan istri kita kondisinya seperti apa. Selama masih ada keimanan di hati. Ya, walaupun kalau jalan jadi orang yang paling enggak cantik laki-lakinya jadi orang yang paling ganteng, sabar ya. kalau seandainya cerewet saya seperti yang diceritakan ada seorang yang diceritakan Imam Al Portugi seorang Alif istrinya membangkang istrinya itu sering nyeramahi suaminya dimarahi di terus diomeli terus kata murid muridnya kenapa wahai saya kenapa kau tidak cerikan dia saja kata Imam itu apa saya berharap dia menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa saya. Saya berharap istri saya menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa saya dengan saya bersabar terus sabar menghadapi istri saya ini menjadi sebab saya diampuni dosa saya. Inilah yang hendaknya kita. Ya. Jadi jangan sampai mudah-mudahan untuk menceraikan nggak ah, cocok sedikit cerai nggak cocok sedikit cerai okay. jangan bahkan ini terancam ya apalagi wanita yang meminta cerai, apalagi wanita yang meminta cerainya terancam tidak mencium aroma surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya.